Spesial Satu performnya dan sekaligus Style nya yang eksotis banget Ada sosok artis Yang mempunyai nama FIA Masih bersama Untuk Anda semuanya Dika production Coba tangannya diangkat semuanya Hyvä